...yang sudah datang Matur Suun. Kali Beluk Setacur yep. Warung Asem Batang. Kita nikmati tentu bersama... ...New Pancura Live Music. Live Music. Yang ada di jauh sana semuanya kalau bisa lagu ini bisa nyanyi bareng-bareng resenya. Cheru cererru pi sahom onda esot ta kansonte Matornu Hvala kisih, seng hati-hati, iso kumbo sadar kang dalu matur nuwun diucapkan untuk bapak juga yang udah kasih satu-satu rapi